aktor kondang Jawa Timur asli kelahiran kota Budak Gresik ya yang kacatnya sudah beredar di seluruh persada nusantara malam hari ini ada SNP Indonesia ada bonek mania juga ada Ramayana siapa dia kalau bukan Brodenyu Palapa Day